Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin alhamdulillahi Khalaqal mautawal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Irhamu man fil ad Irhamkum man fis sama Sayang yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, beres urusan. Orang tua sayang kepada anak saja, dibela habis-habisan. Orang tua berani lapar asal anaknya bisa kenyang. Orang tua berani tidak beli punya pakaian bagus asal anaknya bisa punya pakaian. Orang tua berani pinjam sana-sini berhutang agar anak bisa sekolah kalau anak disakiti orang tua membela habis-habisan berani tidak tidur asal anaknya tidak digigit nyamuk bahkan kalau sang anak sakit orang tua berani menukar nyawanya agar anak bisa panjang umur itu seperseratus sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk begitu dahsyat pengorbanannya apalagi kalau nanti kita dapat seluruh kasih sayang Allah Nah supaya kita dapat kasih sayang Allah kita harus menjadi makhluk yang bisa menyayangi karena Islam adalah Dinur Rahmah Islam bukan agama kekejian. Islam bukan agama kekerasan Islam bukan agama kezoliman Islam adalah agama keselamatan dan keselamatan datang jikalau kita memiliki sifat rahmah. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seisi alam. Kita simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang penuh rahmat menurut Al-Qur'anul Karim. Silakan saat surat At-Taubah At ayat 128. Surah Surah At-Taubah ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم. عزيز عليه ما عند tum harisun 'alaykum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Nah, jadi kata kunci kita beri kasih sayang Adalah satu empati kemampuan meraba keadaan, kepahitan, kesulitan, kesengsaraan orang lain banyak pelajaran dalam Islam untuk berempati diantaranya saum kita tahu kalau enggak ada makanan lemes kadang pusing kerongkongan kering banyak saudara kita yang tidak punya makanan nah orang yang bisa meraba ada keinginan untuk bisa memberi benar Rasulullah sangat meraba orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang sakit, orang yang sedang menderita dan kita meraba derita orang membuat kita bisa merasakan kepahitan orang dan itulah yang membuat kita ringan untuk mau peduli, mau berbuat dan mau berjuang menolong orang lain. Jadi orang-orang yang jarang meraba derita orang, seperti ya maaf tidak meraba Susahnya jadi pembantu Seenaknya saja nyuruh Tidak meraba Kepahitan seorang pekerja Keras Dia enak saja memerintah Tapi kalau tahu beratnya Penderitaan orang Kita tidak akan sembarang menyuruh Bahkan Nabi Muhammad itu melihat Ada orang yang ngobrol Di atas kuda sambil duduk Ini sedang apa oleh Rasul Tanya Ya kami sedang berbincang-bincang Kalau gitu turun kasihan kuda harus menanggung beban orang yang hanya ngobrol begitulah Rasulullah sampai bisa meraba beratnya keadaan binatang sekalipun bahkan mau menyembelih pun dianjurkan si pisau itu diasah sebaik setajam mungkin dan diperlakukan sebaik mungkin ini dalam waktu akan uh, menyembelih hewan karena hewan juga tetap harus diperlakukan sebaik-baiknya. Apalagi kunci yang kedua adalah sangat ingin orang lain selamat dan bahagia. Jadi Rasulullah tuh kalau lihat orang non-Islam, di hatinya tuh duh, ingin sekali orang non-Islam ini dapat hidayah Islam. Apa yang bisa dilakukan? Supaya non-Islam ini bisa tahu indahnya agama Islam Bisa tahu nikmatnya hidup dalam iman Jadi bukannya kebencian yang ada itu keinginan selamat Lihat orang yang oh, bodoh Rasul ingin sekali orang yang bodoh ini Jadi tahu ilmu Sehingga mengerti Karena kalau orang bodoh pasti gampang sengsara Benar? Gampang diperdaya lihat orang yang tergelincir berbuat dosa Rasul itu ingin sekali orang yang tergelincir ini jadi sadar dosanya apa dan bau tobat jadi keinginan orang lain selamat ingin orang lain bahagia itu termasuk yang membuahkan kasih sayang. tiga yaitu melebarkan rasa saudara ini ada saudara kandung, lihat kalau kita punya makanan, pasti yang dulu dikasih adalah saudara kandung kita, Ini santri, ada adik kakak. Kalau ada apa-apa, pasti yang duluan dibela adalah saudaranya, benar? Nah, sekarang kita perlebar. Rasa bersaudara itu jangan hanya saudara kandung saja, tapi saudara seiman. Walaupun sukunya beda, walaupun bahasanya beda, oh, itu saudara saya. Makanya ketika belanja ke tukang dagang Oh ini saudara seiman Lebihin Mereka kan perlu buat bayar Anaknya sekolah Buat bayar kontrakan benar? Tukang parkir Gajinya tidak seberapa Empati Ini juga saudara saya Udah harusnya 4 ribu Bayar 5 ribu Harusnya 6 ribu Bayar 10 ribu Itu karena kita merasa ini saudara innamal mu'minun innamal mu'minun ikhwah orang yang beriman itu bersaudara makanya jangan berantemlah bangsa beda kunut betul? beda jumlah taraweh beda uh, basmalah atau tidak ah, itu saudara saya ini saudara saya yang kameramen saudara saya saudara seiman itu batas negara tidak ada batas suku bangsa tidak ada indamal mu'minuna ikhwah nah bagaimana dengan yang non-islam apakah kita harus benci? tunggu dulu memang tidak saudara seiman, tapi yang non-islam itu saudara sekakek nenek aki adam dan Nini Hawa itu saudara se nenek moyang akidah lakum dinukum waliyadin tidak boleh kita e, mencampur adukan akidah ya bagimu agamamu bagiku agamaku ada batas-batas tetapi sama-sama manusia tidak mau disakitin tidak mau dihina tidak mau dizalimi kita kepada manusia lain Walaupun beda agama Seperti Rasulullah Memang ada orang non-islam Yang benci islam Dan mau menghancurkan islam Itu ada eh, Akhlaknya terhadap mereka Ada yang belum tahu islam Dapatnya islam yang jelek-jelek Kita harus bantu orang tersebut Jadi tahu islam benar nah, Tidak hanya masalah agama Kalau orang celaka Jatuh Tidak perlu ditanya Agama apa? Hah? Kok lucu? Tidak hmm, Tetap tolong Mereka adalah hamba Allah Kalau lapar Kita beri makanan Kalau tidak berpakaian Kita beri pakaian Jadi Islam Rahmatan lil'alamin Bukan datang hanya untuk umat Islam saja Tapi orang Islam membawa rahmat Juga kepada hewan Binatang Kucing Semua itu Bahkan nyamuk dia kan lapar Bagaimana nah inilah ujian berat ya kalau ada nyamuk lapar kita jarang mau ngasih makan tapi kita percepat kepada kematian ya ini zolim juga istighfar ah saya juga pernah matiin nyamuk ya pendek kata kepada burung-burung dia haus siapin air minum itu juga sudah kebaikan betul Pokoknya hidup akan indah kalau kita menjadi seorang penyayang. Apalagi teknik lainnya satu tadi apa? empati. Dua apa tadi? ingin keselamatan, kebahagiaan bagi orang. Yang ketiga rasa saudara, ya. Jadi oh ada yang mengatakan cari persamaannya baru kita lebih nyaman misalkan NU Muhammadiyah versus al-Irsyad jamaah Tabligh sama-sama apa sama-sama umat Islam itu lebih enak betul tidak dah memang udah begini sunatullahnya banyak beda-beda cari samanya aja jangan sibuk dengan perbedaan yang bikin berantem ya manusia misalkan kita laki-laki dengan kambing bagaimana apa persamaannya an apa berjanggut bukan sama-sama ciptaan Allah gara-gara megang janggut jadi kambing sama-sama kambing juga ada rasa sakit kambing juga ada rasa lapar kambing juga ada eh, asam urat atau tidak kambingnya kambing juga ingin-ingin ya ingin makan benar makanya jangan puas melihat kambing juga ada capeknya jadi kalau kita bisa meraba eh, perik kekambingan, kita akan jauh lebih berakhlak kepada kambing, betul? Nah, akhlak kepada alam semesta ini kita juga maaf ya, Islam mengajarkan kasih sayang kepada pepohonan. Pohon itu bertasbih, hadirin ya. Yusabihul lahu ma'fis samawati wa ma'firat bertasbih air semuanya. Kita tidak boleh boros. Walaupun kita di sungai tetap tidak boleh boros. Kemudian kalau ada lubang tempat binatang tidak boleh pipis di sana karena yang di bawah itu pasti pusing banget betul. Dia keracunan tuh, ya. Yeah. Sama, tidak boleh kita mematahkan pohon sembarangan, mencabut lagi duduk cabutin tidak boleh. Kepada alam pun kita harus berakhlak. Karena Islam makhluk rahmatan lil alamin. Enak tidak dengarnya hadirin jadi kita tuh hadir bukan untuk membawa kerugian tidak ada kezoliman Islam agama yang adil-adil menempatkan sesuatu pada tempatnya zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya Allah maha adil maha baik tidak ada kezoliman dan Allah tidak menyukai manusia melakukan kezoliman Islam tidak boleh zalim kepada siapapun. Bahkan terhadap musuh sekalipun kita tidak boleh zalim. Harus diperlakukan seadil-adilnya. Kita lihat dulu di Afghanistan bagaimana para mujahidin kalau mau tahanannya mau makan, lebih dahulu diberi tawaran kepada tawanannya itu rotinya karena tawanan enggak bisa cari makan sendiri baru sisanya dimakan oleh para penjaganya itu adab dalam Islam tidak ada kezoliman makanya jangan kait-kaitkan Islam dengan terorisme tidak ada dalam Islam terorisme ya Islam adalah agama kasih sayang Islam adalah agama keselamatan Islam agama kedamaian Islam agama keadilan dan buktinya hadirnya Islam itu membuat orang menjadi bermartabat mulia dengan kasih sayang dan adil inilah harusnya kita miliki setuju tidak nih sayangnya kita kurang vokal masalah kelembutan hati masalah akhlak sehingga yang dihi yang divokalkan itu masalah kekerasan pembunuhan wah yang yang sebetulnya Islam tidak demikian ya. Mungkin ada peperangan di beberapa tempat yang mengharuskan bertempur begitu, tetapi ingat bahwa Islam fondasinya adalah agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Kalaupun kita harus berperang, berperang bukan untuk kekejian Berperang bukan untuk memuaskan nafsu, tapi berperang untuk mencegah kemungkaran. Maka peperangan tidak untuk melampiaskan kedendaman, melainkan seperti Rasulullah ketika datang ke Mekah, Fathu Mekah, dengan bala tentara terbesar dalam sejarah di Jazirah Arab. akan Menaklukkan kota Mekah dan apa yang beliau katakan, ini hari bukan hari pembalasan, ini hari adalah hari pemaafan. Jadi tidak ada dalam Islam balas dendam, menyakiti menzalimi. Yang ada adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Banggalah jadi orang Islam yang bisa menebar kasih sayang. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan hati yang penuh kasih sayang terhadap ibu bapa kami. Allah maghfirlana wali-wali dina warhamhum kamarabbahuna sigoro Sayangi orang tua kami ya Allah Sebagaimana keduanya menyayangi kami sewaktu kami kecil Ya Allah indahkan hati kami dengan menyayangi kaum fakir dan miskin Indahkan hati kami ya Allah dengan kemampuan memaafkan hamba-hambamu yang hilaf Indahkan kasih sayang di hati kami Ya Allah Dengan menjadi amba yang menebar rahmat bagi seisi alam ini Jauhkan diri kami dari perbuatan keji dan zalim. Jauhkan hati kami dari hati yang keras penuh kedendaman kebencian Indahkan hati kami Ya Allah dengan kalbun salim Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanat awaqina azabannar Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Satu hal sebagai penutup Banyaklah bergaul dengan saudara kita yang fakir Yang miskin, yang duafa Yang badannya memiliki keterbatasan Itu pun akan melembutkan hati kita Dan akan membuat kita memiliki hati yang penuh kasih sayang Irhamu man fil adh Irmahkum man sama sayang yang di bumi niscaya Allah yang di langit menyayangimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa